Sholur yang bersina min sayyati amalina. Maha diAllahul Karimulalah. Maha belialah hadi Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa anta la sharikalah. Wannasaidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma صلِّ وَسَلِّمْ مُبَارَكًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. Khaman salatu sallamta wabarat'ala saidina Ibrahim wa ala ali saidina Dialah alaminana innaka Hamidum Majid. Para saya kira pantas kalau seorang manusia lebih mengenal dirinya. Lebih mengenal seluk beluk yang ia bisa kuasai, bisa kontrol dan kita dia bisa pakai semestinya dan seefektif-efektifnya. Bahwa seorang manusia itu dalam jiwanya terselit bermacam-macam antara lain yaitu apa yang disinggung oleh Syekh Ali Al Baghdadi dengan kata-katanya <tuh> pembangkit kebaikan yang ada di dalam manusia adalah tiga macam. Memang pembangkit kebaikan bisa juga menjadi pembangkit kejahatan Kalau karunia Allah itu disalahgunakan, Pembangkit kebaikan menurut Sayyidina Ali adalah tiga Pertama, pandangan Jadi pandangan seseorang mu'min itu bisa dimanfaatkan Bisa digunakan sebaik-baiknya Untuk kepentingannya dia di dunia Dan untuk kepentingannya dia di akhirat Satu contoh Kalau kita melihat seorang anak Berani kepada orang tuanya Tidak mengikut punya anak Tetapi kita lihat Ini pandangan ini bisa membawa Suatu kebaikan buat Manusia yang melihat dengan iktibar sehingga apa yang dilihat itu bisa menjadi suatu <klihat> suatu yang menguntungkan dia pertama dia berkewajiban membantu orang tua yang sedang kena musibah mendapat anak yang tidak soleh melawan, berani dan sebagainya Kemudian dia wajib mengetahui dari mana sebab anak itu sampai berani kepada orang tuanya Salah satu, karena orang tua ini tadinya berani kepada orang tuanya Ini balasan Allah Atau orang tua itu tidak mengajar anaknya Dalam arti kata mengajarnya pelajaran-pelajaran dan ajaran yang baik Aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang baik Apalagi agama Maka timbullah hasil seperti yang dia lihat Dia harus menjauhi itu Sebab Sebab segala sesuatu itu Kalau ditinjau dari hukum sebab dan akibat Maka mudah kita pecahkan persoalan Dan kita bisa narik kesimpulan Atau manfaat daripada kejadian itu Jadi melihat sekarang <tuh> anak seperti itu ada asal mulanya sebab anak itu lahir dilahirkan atas dasar petroh tidak ada seorang anak yang benci kepada ibunya dan kepada ayahnya tetapi ada proses-proses atau salah asuh menyebabkan ini anak walaupun tidak sampai benci tetapi tidak hormat ini yang kita mesti rubah dan ini kebanyakannya begitu sekarang sahabat orang tua umumnya mengeluh anak saya tidak nurut anak saya perempuan lebih tidak nurut malah berani malah mengeritik kadang-kadang mengejek pada ibunya itu keluhan sebenarnya kalau diingat awal mulanya ini anak diberi alif baktanya pendidikan yang semuanya tidak pakai nama Allah Semuanya steril daripada agama dan akhlaknya agama Kalau menimbulkan anak seperti begitu sudah wajar dan lumrah Sebab itu anak sejak kecil harus dididik atas didian-didian hadir -didian. Agama dan moralnya agama Islam Kemudian diceritakan kepadanya cerita-cerita perempuan-perempuan yang solehah pada masa-masa tertentu dalam e, sejarah Islam. Kemudian diceritakan kepadanya manusia-manusia yang soleh bagaimana kepada ayahnya, dan diceritakan kepadanya bagaimana anak-anak yang tidak menurut kepada ayahnya, lalu mereka terkena celaka sampai Nabi Allah nuh di mana putranya tidak menurut akhirnya tenggelam. Dan begitu seterusnya. Itu cerita-cerita memberi manfaat kepada anak. Sehingga itu anak besar dia merasa kasih sayang kepada ayahnya dan respek. Artinya hormat. Jadi kalau ayah itu mengatakan sesuatu, seumpama dia tidak setuju, dia tidak tentang. Dia bisa mengajukan pertanyaan, "Yah, kalau begini bagaimana?" kalau seumpamanya dia sudah cukup dewasa tidak lantas menentang seperti sekarang mengejek, bantu kepada ayah juga belum bisa masih sekolah di SMA atau di SMP atau di salah satu fakultas masih kadang-kadang memerlukan tenaga bondo ayahnya begitu rupa balasannya ini pasti ada kesalahan sebab itu keadaan tidak normal Kalau tidak normal berarti mesti ada sebab Tidak mungkin manusia hidup dalam keadaan abnormalitas Buat selama-lamanya Dan tidak semuanya rata seperti sekarang Kok abnormal semua Itu ada salah Salah asuh Salah didik Jadi kalau sekarang kita dengar bahwa Ada sekolah-sekolah yang sudah tidak maukan mendidik agama ini kita mesti jauhi Bukan kita yang mesti jauhi Kita punya anak-anak kita mesti jauhkan dari itu Berarti kita masukkan kita punya anak ke dalam Kancah Di mana nanti sebentar lagi kita akan dengar Seperti yang Pernah kita lihat pada si A, si B, si C Yang anaknya tidak taat dan Bukan saja membangkang Tapi kadang-kadang malah berani Bahkan Wa astagfirullahaladzim ada yang sampai berani mukul kepada orang tuanya Ada salah seorang ibu Pernah mengeluh dia bilang Saya dipukul, ditendang oleh anak saya Anak sulbimu Dia bilang, iya anak, anak, anak perut saya Kita mesti anggap itu Suatu yang yang tragis, Yang menyedihkan Sudah kalau diceritakan ini Mungkin kita semua yang hadir ini menangis Tapi sebenarnya Allah SWT tidak boleh Mungkin ibu itu salah Salah ya itu tadi Jadi kembali pada pokok persoalan tadi Ini pandangan Kalau kita manfaatkan Kita sudah selamat Menimbulkan kebaikan Tapi ada pandangan Tidak kita gunakan Ya tidak bisa timbul kebaikan itu Kita melihat itu Jenazah Saban Hari Liwat Pandangan melihat Penduso Kalau boleh pakai bahasa Jawa Sapan kita masuk langgar musola kelihatan pendosa. Pendosa itu kadang-kadang masih belum kering airnya baru dipakai mandi ini orang mayat di satu tempat. Kita melihat itu, kita dibagi dua. Ada orang mengaktifarkan ini. Iya, tidak lama giliran saya akan diausung di atas pendosa ini. Lalu lebih lanjut bertanya apa persediaanku? apa yang kira-kira masih ada uh, hitungan dengan Allah yang belum saya bereskan, dosa-dosa aku belum saya mohonkan maaf dan sebagainya, ini yang dimaksud oleh Syekh Ali, kalau melihat itu harus mengambil satu ektibar sampai ada salah satu ahli tasawuh mengatakan siapa tahu barangkali kain kafanmu sekarang sudah ditenun di pertenunan kamu masih asyik duduk berbual-bual ngomong kosong, duduk membuang waktu bermain catur, duduk nonton bioskop dan sebagainya dan sebagainya. Kafanmu sudah, di, sudah ditenun. Artinya, kamu jangan cuma melihat ada pendoso liwat, ada jenazah liwat itu, mestinya kita ambil lebih jauh. Sebentar lagi jiriran saya. Ini namanya panda. Dan pandangan seperti ini bisa kita tarik untuk segala masalah yang kita lihat Dan bisa juga pandangan ini menimbulkan kecelakaan Seperti mana saya tadi katakan Imam Al-Zani mengatakan mata ini gangnya hati Kalau mata kita buka Berarti ya sudah terang setan itu akan masuk ke dalam hati Buka dalam arti kata tidak pakai e, memperhitungkan perintah Allah dan larangannya sudah, akan goyah kita punya pikiran Akan labil kita punya hati Apalagi pemuda Kalau mata mereka dibuka untuk nonton bioskop Untuk baca buku-buku cabul Untuk melihat istri-istri orang dan anak orang Ini pemuda tidak lama Hatinya goncak Akhirnya dia eh, diwaswasi oleh setan supaya dia berbuat maksiat. jadi pandangan termasuk tenaga yang membangkitkan salah satu pembangkit membangkit kebaikan itu bisa juga bisa dijadikan e, membangkit kejahatan jadi akal akal itu alat untuk memandang mata lampunya kalau kita sekarang punya mobil Lampunya itu penting buat mobil Bagaimana mobil bisa jalan tanpa lampu Dan hanya orang yang tidak beres lah Yang dia tahu dia jalan di alas Hutan belukar yang begitu gelap Lalu mobilnya dimatikan lampunya Atau seperti sekarang kita perlu lampu Tahu-tahu kita bilang matikan lampu Ini salah Begitu juga akal Akal ini lampu Ongor iya ilayya bi'aqli ana almu'addu li'aqlik kam sara misli bi mislik artinya lihatlah aku dengan mata kepala mata akalmu berapa banyak aku membawa mengusung orang seperti engkau wahai anak adam itu artinya melihat dan umumnya sekarang kita tidak gunakan pandangan tidak memandang melihat biasa Lalu kita tinggalkan Tidak pakai kita komentari Dan kita, tidak pakai kita punya Dan kita tafsirkan e, Seterusnya Yang kedua Diam Diam ini bisa dimanfaatkan Kalau diam itu Menjadi suatu e, Alat atau Waktu atau kesempatan Untuk berpikir Kalau kita diam Kita harus berpikir Berpikir mengenai diri sendiri Berpikir mengenai keluarga Dan kalau punya anak, kepada anak Apa yang telah kamu kerjakan untuk anakmu, wahai muslim Apa yang kau kerjakan kepada anak perempuanmu wahai muslimat Ini wajib kita pikirkan Ini pikiran yang sudah lazim merupakan beban Jadi kalau kita tidak berpikir ke sini Berarti kita dimas dimasukkan kategori orang yang tidak mempunyai pikiran anak yang kita lahirkan mesti kita pikiri. Artinya pikir hari depannya, pikir hari akhiratnya. Ini pekerjaan yang ku suruh anakku berbuat, apakah ini cocok untuk akhiratnya? Apakah saya nanti justru yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung atau mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di akhirat? Punya anak disuruhnya pergi ke pasar tidak diajari bagaimana cara orang jual beli akhirnya dia termasuk berbuat suatu yang sifatnya riba atau sebagainya punya anak disuruh jaga bioskop itu namanya orang tua yang tidak memikirkan anak jadi kalau diam mesti kita berpikir ini apa yang saya mesti kerjakan untuk diri saya kalau sudah cukup untuk ihbal kaum muslimin seperti sekarang kaum muslimin sekarang ini kalau kita diem-diem mesti kita berpikir bagaimana tempat-tempat teman-teman kita di Afghanistan bagaimana teman-teman kita di tempat-tempat yang mengalami kesulitan-kesulitan dan penganiayaan itu mesti juga kita pikirkan karena itu diem kata dia e, harus merupakan fikiran tiap diem yang tidak mengandung pikiran maka itu termasuk kelupaan itu satu kekosongan, apa? Kita kalau diem duduk Artinya yang ngelamun Lamun itu kata Syed Qutub Ada tiga Ini mesti kamu perhatikan Dalam tubuhmu Atau yang mengena engkau Pertama, waktu Ini akan berputar Walaupun kamu tinggalkan dia Kamu permainkan waktu ini, waktu akan berputar Harus kamu isi waktu Lidah, ini akan bergerak Kecuali kalau kamu tidur Maka isilah gerakan lidahmu ini Dengan apa-apa yang menguntungkan kamu Dan otak Otak berpikir, Isilah pikiran otakmu Dengan pikiran-pikiran yang baik Kalau tiga ini Berjalan terus, tidak kamu rebut Tidak kamu isi Maka dia akan memotong kamu Dia akan merugikan kamu Waktu itu adalah suatu Kalau orang Inggris mengatakan Time is money itu waktu yaitu duit Maka Islam mengatakan tidak Time is life Waktu Adalah hidupmu Umurmu Lebih mahal dari hulus <tuh> Siapa yang tidak tahu bahawa umur ini lebih mahal dari hulus Maukah anda punya umur dikurangi 10 tahun Dikasih 10 juta 5 menit saja Kalau sudah waktunya orang mau mati Itu ingin ditambah 5 menit saja Dia bayar 10 juta jadi umur ini tidak ada orang tidak suka pada umurnya. Tidak ada orang tidak suka hidup. Orang miskin di bawah jembatan itu yang sekarang makannya cuma satu kali itu dia gilang. Kalau dia bilang, wah mereka ini larangnya kok lupanya kok sorong ini. Wah dia sedih, dia takut mati. Dia ingin hidup lebih panjang. Padahal orang mengatakan apa, apa kehidupan semacam itu, apa yang menggembirakan dia. Tapi hidup itu tetap dicari orang. Tetap disayangi dan disukai orang Karena itu Islam mengajar umatnya meng Mengerti bahwa Waktu adalah hidup so, Kalau kamu tinggalkan Dia makan dari umurmu betul? Jadi kalau saya ditentukan Umur saya 10.000 hari Berarti kalau saya ini hari selesai Berarti sudah 9.999 hari Tapi ini hari sudah Mataharinya terbenam Kurang satu hari Besok kurang satu hari dan begitu seterusnya Sampai tinggal 20 hari Tinggal 19, tinggal 18 Dan habis Saya melintasi garis finish Selesai Jadi ini mesti diperhitungkan bahwa karena itu Umurmu jangan disia-siakan Sudah percaya apa tidak Dan saya mohon maaf Kalau saya kurang sopan Kalau umat Islam ini Waktunya dipakai untuk membaca Jadi artinya tidak nganggur Sudah bisa cari nafkah Ya, beli buku, baca Atau pinjam buku yang baca Sudah banyak ulama di kalangan umat Islam Sudah banyak orang-orang intelekt di kalangan umat Islam Tidak 90% masih setengah buta huruf seperti sekarang ini ya, Bacaan itu perlu Dan baca itu hanya waktu Waktu kita banyak terlowong Tidak kita pakai, tidak kita gunakan Jadi ilmu kita tetap tidak tidak lebih Sudara lihat Berapa manusia yang duduk di baduk-baduk ini Saat penari sudara lihat Jalan saja dimana sudara lihat Manusia duduk di baduk Apa namanya duduk merokok dan Atau main catur Atau ngomong-ngomong Lantas ngunem orang riba, Itu sudah rugi Itu minus Jadi umur kita ini nanti akan terbagi Tiga Nul, kosong atau minus dan plus plus ini taat kalau saudara berada di masjid etika membaca Quran itu plus kalau saudara duduk tidur nol tidak ada apa, apa kalau saudara berada di bioskop minus memakan memakan artinya merugikan nanti tidak ada giro ini artinya tidak ada simpanan tinggal kita pilih saja. Tapi saya kira tidak ada orang memilih umurnya dibikin minus semuanya. Jadi taqwa tidak untung. Maka itu karena karena itu ada orang yang mengatakan kalau bulan puasa kamu mau duduk ngomong-ngomong mau buang waktu lebih baik tidur. Nol Dapat puasanya ini. Apa sebab sebab so, kalau tidak puasamu saudara makan sendiri ya Tanya puasamu tinggal lapar dan dahaga saja Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW berapa, berapa banyak orang Yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya Kecuali dahaga dan lapar Ini karena perbuatannya Jadi kalau diam Mesti kita berpikir Kalau memandang Harus belajar Setiap pandangan menatap, mesti ada ilmu yang saudara bisa dapatkan Atau manfaat yang saudara bisa ambil daripada itu Yang ketiga, bicara Di sini juga termasuk salah satu dari yang kita kerjakan sehari-hari yaitu bicara Setiap bicara harus mengandung zikir Apa artinya bicara yang mengandung zikir? Bicara itu bukan zikir La ilaha illallah, la ilaha illallah Subhanallah, subhanallah itu saja Tidak. Itu juga zikir Itu juga berarti menggerakkan lidah Tetapi menggerakkan lidah Harus berisi ingat kepada Allah Menegur orang Untuk berbuat baik Atau Mengajar Atau membaca Quran Atau mempelajari sebuah hadis Daripada Rasulullah SAW atau belajar fiqh Itu termasuk zikir Jadi pembicaraan kita itu Termasuk itu Kecuali yang sudah betul-betul nah, eh, Seperti jual beli Jadi di pasar kita sementara Perlu jual beli Tawar-menawar barang Dan itu pun kalau diniatkan Untuk memberi nafkah Itu ibadah Terus termasuk juga kategori berzikir Ingat padahal artinya ingat mencari nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Itu termasuk terpuji. Tetapi kalau bicara tidak diatur. Bicara tidak dikenal atau tidak diketahui dan tidak mempunyai tujuan. Ke situ ke zeker, maka bicara itu minus. Mengambil umur kita dan mengambil amalan kita. Ada salah satu hadis, kalau saya dengar hadis ini ngeri. Dan Nabi SAW tidak kejam Tetapi memang begitulah wahyunya Beliau bersabda Berapa banyak orang berbicara Sekedar untuk Nagel atau Mbanyol Tetapi dia akhirnya Tersungkur Di neraka Jahannam 70 tahun Karena bicaranya itu Misalnya bicara sambil ngejek orang Orang lain tertawa Karena ejekan itu orang ini tidak, mem tidak memperhatikan la yulti alaiha balan yahwi biha bannar 70 ghariban 70 tahun dia mesti tersungkur di api neraka akibat satu kalimat yang tidak disusun tidak difikirkan jadi bicara harus terisi Sebicara bicara pembangkit kebaikan bisa saudara membangkitkan kebaikan dengan pembicaraan hmm. Kalau kita punya pengajian ini ada e, Diterima oleh Allah Dan disembahdani olehnya Maka bisa bermanfaat Saya punya bicara ini tidak hilang kosong. Masing-masing sudah menyadarkan dirinya Dan bersedia-sedia Jadi bicara Tidak boleh sembrono Ada perhitungannya Lalu salah satu sahabat mengatakan Ya Rasulullah Apakah manusia ini juga akan diperhitungkan Karena masalah lidahnya Rasulullah SAW mengalak Sakilat keumuk Lasa benarnya apa yang menyung, menyung, Menyungkurkan Manusia dan neraka ini Kecuali hanya panen dari lidahnya Jadi libah orang Fitnah Menyangka Allah Kepada orang, ini ada perhitungannya Ini dipakai, dikenakan Dikeluarkan oleh lidah Dan ini diperhitungkan Jangan sembrono saudara. Karena itu kalau kita diem harus berpikir Apa objeknya? Objek pikiran kita harus diri sendiri Sampai di mana yang sudah kita kerjakan Apa yang belum kita selesaikan dengan Allah Apa yang zekat kita sudah tak? Kita ini sudah sampai sekarang ada mempunyai duit lebih Apakah sudah haji? Belum? Kapan haji? Itu dipikirkan Itu pikiran harus sebab itu membawa kita punya amal dan menguntungkan kita Jelas sudah saudara, ini alinea pertama Alinea kedua Maaf saya pakai, saya ambil daripada kata-kata orang yang bukan muslim Tetapi sebenarnya Rasulullah SAW mengatakan Biarpun siapa saja kalau keluar daripada mulutnya suatu hikmah Ambillah hikmah itu dan ini seorang Russell Seorang filosof Inggris Orang ini Dalam beberapa Kata-katanya dan karang-karangannya Orang yang boleh dibilang matang Berpikir Antara lain fikirannya sebagai berikut Saya kira sebagian besar Dari tugas penyebaran Kebaikan itu Tergantung pada sistem pengajaran Dan mentalitasnya Saudara-saudara, saya waktu membaca ini Saya ingat ini benar. Sebagian besar, bukan bukan semuanya, sebagian besar dari tugas penyebaran kebaikan itu banyak sekali tergantung pada sistem pengajaran. Kenapa di salah satu tempat di Eropa misalnya orang itu hampir tidak kenal kepada ayah dan ibunya, orang tidak kenal kepada tetangganya, kalau dia dengar umpamanya letupan pistol. Dan dia tahu tetangganya jatuh, tersungkur karena kena tembak Dia tidak pergi melihat Tidak mau berbuat baik Nafsi, nafsi Itu sistem pendidikannya begitu Kenapa di dalam masyarakat Islam kalau ada orang sakit sambangono. Kalau ada orang beranak ucapkan tahniah kalau ada orang mati ucapkan takziah ikutlah kamu berdukacita seperti yang kepaten itu kenapa ini diajarkan? itu mengatur uhuwahnya itu mengatur solidaritasnya mengapa Rasulullah SAW menyuruh apabila kamu melintasi tidak sampai muon sewo tidak sampai masuk kuburnya melintasi orang-orang yang tertanam di dalam kuburan Saudara diharuskan mengucapkan assalamualaikum ahli diyar min almu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antumus sabiquna wa nahnu bil'asri yadurullahu lana wa Apa sebab kita disuruh mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang mendahului kita di satu kuburan dan kita tidak kenal mereka itu siapa tok bukan sana bukan padang malah disuruh berhenti mengucapkan dan mengatakan kita uh, kami pun sebentar lagi akan mengikuti jejak kalian ke alam baka mudah-mudahan allah mengampuni kita dan mengampuni kamu ini kalimat-kalimat disusun oleh rasulullah saw sendiri ini sistem pengajaran dan pendidikan ini mentalitasnya ini tabiat wataknya ajaran islam itu begitu lah kalau kita sekarang disirih kalau ajaran-ajaran seperti ini mau disingkirkan berarti memang yang menyingkirkan ini lawannya Islam. Siapa yang tidak mau ajaran begini ini orang yang sungguh bukan Islam atau tidak mengerti Islam atau memang disuruh memusuhi di Islam. Kuburan kita disuruh ucapkan salam berhenti sebentar suruh doakan mungkin di, di situ tidak ada ayahku tertanam di situ juga tidak ada ibuku di situ. Misalnya saya liwat di bangil, kuburan Bangil. Itu saya diharuskan. Kuburan di Madinah, apalagi. Kuburan di negeri Turki, juga begitu. Sama saja. Karena itu sudah-sudah. Ini Rasul, berterang. Rasul berkata, itu tergantung pada sistem pengajaran dan mentalitasnya. Jadi, masyarakat yang bejat, lihat sistem pendidikan dan pengajarannya. Dan segala sistem pendidikan dan pengajaran Kalau disikulerkan Artinya Diambil ajaran agamanya Tidak pakai agama Hati-hati Berarti itu sudah pasti Membejatkan masyarakat Jadi rencana Pembejatan suatu masyarakat Moralnya Hanya kalau sudah Mata pendidikan dan pengajarannya Steril dari agama Saudara boleh titani ini di mana saja saudara berada di dunia. Kalau sudah ada rencana membejatkan masyarakat ketahuilah bahwa pendidikannya tidak dikasih agama. Dikasih dijejeli ilmu pengetahuan mungkul, pure science. Dikasihnya dia ilmu aljabar ilmu apa? Agamanya ada ada. Seumpamanya dia bisa menggunakan aljabar digunakan untuk memukul temannya apa sebab? Sebab dia ada, ada didikan agama Dia tidak ada halal haram. Dia ada Mengerti di Kalau kita atau negara-negara Islam sekarang ini Sudah mulai pergi kepada sekularisme Yang pendidikan agama saja Eh, pendidikan ilmu saja tanpa agama, lantas ini anak-anak mau dikemana kan generasi? Syukur kalau di dalam masyarakat itu masih banyak ulama, masih banyak para kiai yang saban hari seperti kita dengar sekarang ini answetu wasmau menasehati, menegur, membaca hadis. Lha kalau umpamanya sudah tidak ada, bagaimana? Halnya? pecah sudah jadi bonggok, -bong, sudah jadi anarki. Indonesia ini Pejonya Seuntungnya so Indonesia ini Mempunyai banyak ulama Tapi generasi ulama ini Kalau sudah meninggal Saya masih tanda tanya Ada penggantinya bagi dan Apa sebab? sebab Yang ada ini sudah tidak diupaini Pergi ke situ Tidak dicetak menjadi Mubalel dan ulama semua orang sudah kepada keinginan anaknya menjadi ensinya. Ah, aku anakku menjadi dokter lah. Jadi SA, jadi begitu. Kesitu semua tujuannya. Sudah tidak ada kepada Allah dan Rasulnya. Apa sebab? Materialisme. Bendais. Seakan-akan mengkonek anakku jadi Kiai. Oleh Opo. Dapat apa? Paling banter jadi Ustaz. Perhitungannya itu ke situ Sebenarnya itu perhitungan keliru Malah Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi Malah Kalau ada seorang tua Yang menganggap mengkone anakku Di SH Dia bakal bisa mencari nafkah Dapat hulus Maka itu orang sudah syirik Jadi seakan-akan rizkinya Allah ini Hanya akan turun Kalau ada ijazah SH Salah, itu syerik Kalau saya punya anak menjadi akuntan, Dia bisa jadi Hulus Itu juga tidak betul Tidak betul Dan kalau dipercayai begitu Mengganggu asal pokok iman Dan saya tidak menganjurkan Semua kita punya anak kita jadikan kiai Tidak, tidak begitu maksudnya Tapi kalau kita mau ngajar anak kita Kepada menjadi dokter Misalnya harus pondasinya agama itu harus lebih dahulu dikuatkan nanti dia jadi dokter dokter bermulak tidak dokter menggugurkan perempuan hamil atau mengganggu istrinya orang yang periksa sama dia saya nggak tahu tuhan ya melihat sesuatu yang agak kelemis itu dia tertarik tidak peduli tidak tanya kamu punya istri apa, eh, kamu punya suami apa tidak Saudara-saudara ini terjadi Kalau dia jadi esha, ahli hukum Kalau ahli hukum tidak beragama Tidak bermoral agama Justru dialah yang pertama korupsi Apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak beragama ini Karena itu didiklah dia yang menjadi kiai dan bibit-bibit menjadi ulama Itu mesti ada di dalam masyarakat Sebab CIA Yahudi internasional Dalam pengganyangannya terhadap masyarakat Islam Dan penumpesannya Tidak dibunuh, tidak Dikurangi ulamanya Jadi setel-setelannya pergi ke ulama ini diputus Jadi nanti kalau generasi ini mati ulamanya Generasi sekarang ini sudah tidak ada ulama Ini mulai bahaya so, Kalau ada ulama berarti ada lampunya Lampu itu penting Ya betul ada ulama yang eh, Tidak bermanfaat ya, Bisa saja Tapi setidak-tidaknya kalau ada ulama itu bisa di, Orang bisa pergi ke rumahnya tanya Ya Pak Fiyai Kalau ini bagaimana hukumnya ada salah satu desa tidak ada orang bisa memandikan orang mati. Karena apa? Tidak ada orang belajar bagaimana orang memandikan orang mati. Ya ada orang yang ditunjuk tapi tidak mengerti, keliru. Ini kan agama. Agama itu kepercayaan. Kesian yang mati di tengah-tengah orang yang tidak ada satu lampu atau lilin kecil. Di sini masalahnya. Jadi. Nah, tata pendidikan dan pengajaran itu Menurut dia Harus menanam ide Bahwa manusia ini Adalah satu keluarga Yang mempunyai kepentingan Yang satu Yang satu atau yang sama Begitu kata Bertrand Russell Oh itu mesti dididik Anak-anak ini harus ditanam satu ide Bahwa masyarakat manusia ini hanya satu Dan ini sebetulnya Islam Ayuhan kata Nabi Muhammad SAW, kamu ini wahai manusia Menurut Allah adalah seperti giginya sesir Tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain, kecuali dengan takwanya Dengan amalannya, dengan ibadahnya Itunya menyebabkan kamu lebih tinggi dari yang lain Ukuran duit, ukuran pangkat, ukuran turunan, ukuran darah itu tidak menjadi soal Ya kalau orang punya turunan baik lalu amalnya baik ya semakin baik tetapi tidak mesti turunan harus menjadikan orang sudah taat tidak ada paham kasta begitulah kira-kira Allah -kira. <tuh> susawasiya ka asnanil manusia ini roto seperti giginya sisir tidak ada satu lebih tinggi dan yang lain akramum indallahi atqa karena itu bisa diatur ikatan mereka secara kokoh dan kompak kalau didikan agama ini dimulai didikan bahwa manusia ini adalah satu keluarga itu sebabnya Krishna Menon menteri luar negeri India waktu pidato di PBB tahun 1963 dia katakan faham nasionalisme adalah faham yang tidak bisa dipakai untuk selamanya faham nasionalisme adalah faham yang akan mengubur tiap bangsa di tempat dan negerinya sendiri tidak ada solidaritas internasional daripada nasionalisme bisa adanya faham, solidaritas itu kalau ada internasionalisme bukan nasionalisme dan malah risikonya menjadi chauvinis nasionalisme bisa menjadi chauvinis seperti nasionalismenya Hitler mengatakan Deutschland über alles ini Jerman di atas segala bangsa, itu chauvinist karena itu saudara-saudara, pendidikan adalah pokok tidak ada suatu umat yang bisa disebari kebaikan kalau pendidikannya keliru dan pendidikan model-model ala zaman sekarang ini pendidikan yang memperhitungkan diri sendiri menumbuk dan menyuburkan akuisme bukan kita aku lantas ada aku, kalau ada aku, ada engkau ada dia ini sudah predelan, masyarakat predelan jadi mesti ada kita, kita itu kita besar, kita umat islam satu B kerjasama kata Russell gotong royong lebih baik daripada konkuren coba tinjau dalam segala logika, konkuren kalau di dalam dagang itu lain konkuren di dalam dagang menimbulkan barang yang lebih baik, ciptaan yang lebih unggul, sebab konkuren tetapi dalam bidang dagang saja, kalau konkuren itu tidak tersalurkan dengan moral, maka yang punya modal akan membunuh yang modalnya lebih kecil. Ini kapitalisme, seperti yang dipakai di Eropa. Jadi kalau ada orang punya eh, uang 100 juta membangun fabrik lampu, satu lagi mempunyai 90 juta, yang 100 juta ini masih ada kesempatan untuk memukul konkuren. Lampunya, bola lampunya diturunkan harganya Sana nurunkan, sini nurunkan Situ akhirnya dua-dua hancur Atau yang kuat yang masih bertahan Ini konkuren yang tidak baik Ini konkuren berdasarkan aku Didian dulu waktu sekolah Jadi katanya ilmu ekonomi sekarang Turunkan harga barang Untuk menjatuhkan lawanmu Lantas kekuatan modal yang bicara Saudara-saudara, ini salah satu contoh. Tapi konkuren artinya berkelahi antara satu manusia di dalam ja, dalam kedudukan. Karena saya tidak ada kedudukan, saya mesti jatuhkan lawan saya. Ini jelas tidak baik. Ini jelas mengganggu persaudaraan. Dan kalau itu terjadi berarti umat sudah tidak bisa diharapkan kesetia kawannya khususnya kalau datang satu malapetaka Seperti orang-orang di Timur Tengah nggak bisa diharapkan lagi. E, Seia se se se katanya masing-masing kongkiren, tak mau kalah. Yahudi memukul yang ini dibiarkan, bukan saya yang kena moso buduo. Yahudi memukul sana dibiarkan. Akhirnya Yahudi itu nanti akhirnya menghabiskan mereka semua. Tadinya yang diganyang Mesir, sekarang Mesir sudah merangkul diri dan kakinya Israel. Nanti besok diganyang Lebanon, artinya Lebanon habis Diganyang Jordan dan habis Sebab masing-masing pengkhiran -masing dan kedudukannya ini. C. Tetangga yang baik bukan saja suatu kewajiban moral, namun juga lebih dari itu suatu cara untuk memelihara kepentingan pribadi. Saudara mengerti apa tidak dalam kata-kata yang baik ini, walaupun dari seorang kafir. Orang yang mempunyai tangga yang baik, pribadinya tenang. Betul atau tidak? Saudara pernah membayangkan bahawa saudara mempunyai tangga yang tidak baik atau saudara berkelahi dengan tangga. Pernah membayangkan itu atau tidak? Saudara punya pribadi akan terganggu. Saudara kadang-kadang tidak bisa tidur. Istri saudara jerit-jerit marah. Kadang-kadang dia ini sampai minta pindah. Kadang-kadang saudara punya rumah, saudara jual murah dan seterusnya dan seterusnya. Apa? Kenapa ini dunia ribut? Hanya karena tonggong Atau karena tidak ada kebaikan Antara kita dengan tetangga Jadi tetangga baik itu Termasuk salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW Jadi manusia ini sebetulnya pada awalnya Akhirnya mengambil daripada Nabi Muhammad SAW juga Sampai Kalau saudara Mau baca ajaran Nabi Muhammad SAW Beliau berkata Wallahi la yumin Wallahi la yumin Wallahi la yumin Nabi itu jarang Sumpah-sumpah itu jarang Sebab dia orang Tidak ada orang ragu Bahawa dia itu benar Tapi kali ini Dia sumpah sampai tiga kali Demi Allah orang itu bukan Orang yang mukmin. Demi Allah orang itu bukan orang yang beriman Demi Allah orang itu bukan Orang yang beriman Sahabat ngeri Tanya siapa ya Rasulullah Siapakah gerangan ya Rasulullah Orang yang anda sebut tadi Dia bilang orang Alladhi la yakmanu jaruhu Bawa iqah Orang yang tonggonya Tidak selamat dari gudanya Tidak beriman orang itu Sebab memang paling Cilaka di dunia ini Kalau ada kita Tetangga sudah tidak baik kalau ada tetangga tidak baik bukan tetangga baik kalau sudah tetangga baik itu sudah tercemarkan itu paling tidak enak paling menggelisahkan sampai Nabi nebi bersabda dalam hadis yang lain saya dari banyaknya jibril memesankan tentang tonggo tonggo tonggo tonggo, tonggo sampai saya meramalkan dan membayangkan bahwa tonggo itu nanti akan dimasukkan di dalam ahli waris. Hatta qataitu annahu yuwarris. Ini masalah tetangga yang disinggung oleh Bertrand Russell ini tepat. Karena itu, itu termasuk juga pendidikan. Saudara tahu bahwa sekarang di dunia ini orang tidak mendidik lagi masalah tetangga. Mana ada sekolah-sekolah sekarang mendidik tentang tetangga? Tidak ada, jarang sekali. Madrasah ada kalau menyebut hadis-hadis ini. Pesantren-pesantren masih mungkin ada, tetapi kalau prakteknya dia sendiri yang mau mempraktekkan tetangga baik, yang lain nyawati dia misalnya, ya akan dia juga jadi tidak baik. Sampai kapan orang berta bertahan? Karena itu. Kau Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau bersabda, aljar kau belajar, tonggonya dulu periksaan sebelumnya kamu periksa rumah yang bakal kamu beli, aljar kau belajar, kamu jangan kesusut beli rumah, tanya oh dulu siapa tonggonya, begitu masalahnya. Saudara-saudara akhirnya beliau berkata, aku ingin Memesankan kepada generasi muda sekarang Bahawa kalian dengan ilmu pengetahuanmu Akan menguasai kekuatan tenaga-tenaga alam Yang belum pernah tercapai oleh lain-lain umat Dan kalian akan dapat menggunakannya dengan baik Selagi kalian menganggap bahwa umat manusia ini adalah satu keluarga Ini Russell memesan kepada generasi muda Karena majunya ilmu pengetahuan di Barat Khususnya di Inggris Beliau berkata Eh hey, para pemuda Kamu ini nanti Akan menguasai banyak Lobang-lobang ilmu pengetahuan Yang kita belum tahu Kamu akan dapat mengetahuinya Tetapi ketahuilah Bahawa kamu akan dapat Memanfaatkan sebaik-baiknya Apabila Kamu sudah mengerti bahwa umat manusia ini harus hidup sebagai umat yang satu. Umat satu keluarga. Jadi artinya kamu tidak akan memukul keluargamu. Tapi pesanan rasul ini rupanya hilang sia-sia. Rasul sudah tidak bermanfaat kata-katanya di Eropa sebab orang-orang Eropa itu sekarang sudah mulai bekerja masing-masing untuk dirinya sendiri. Negara-negara superpower membuat ilmu pengetahuannya dari bidang persenjataan untuk kekuatannya dan untuk memukul lawan-lawannya. Sudah tidak mengindahkan pada manusia-manusia yang bakal kena akibat bom atom, bom zat air dan sebagainya dan sebagainya. Mereka sudah tidak ke situ lagi. Jadi mereka sudah tidak berpikir bahwa manusia ini adalah satu keluarga. Pokok kami punya persenjata kuat. Sampai hari ini orang sekarang pada gelisah dan takut. Takutnya karena kalau perang dunia ketiga berarti senjata-senjata termonuklir dipakai berarti umat ini hancur. Hancur sudah. Gimana kita bisa mempunyai satu kebudayaan lagi? Sudah ada kebudayaan, hancur ini kebudayaan manusia. Akibat daripada tidak adanya pikiran yang menjurus kepada manusia yang berkeluarga itu Dan sekarang pemuda harus kita nasihati Pemuda Indonesia juga Pemuda Indonesia juga harus kita nasihati Bahwa kalian ini Dengan ilmu pengetahuan yang sedikit ini Kamu nanti akan menempati tempat-tempat Pos dan kedudukan-kedudukan Yang betul-betul memang e, penting Bisa kamu gunakan untuk kecelakaan Dan bisa kamu gunakan untuk kejahatan dan kebaikan Ada seorang misalnya menjadi Menteri menteri itu bisa jadi baik Dan bisa jadi tidak baik Menteri bisa menguras Hasilnya negara untuk kantongnya Dan untuk keturunannya Menteri bisa mengkorupsi 10-20 miliar Tetapi Menteri juga bisa menjadi orang yang soleh Dan bisa bermanfaat Sehingga satu menteri itu diingat Oleh generasi demi generasi Sampai puluhan Abad Ada Saudara tahu, menteri-menteri dan presiden-presiden negara-negara tertentu di dunia ini dikenang orang sampai sekarang. Tidak ada demokrasi yang lebih daripada Sayyid bin al Khattab dan zaman di mana dia dididik oleh Rasulullah s.a.w. Tidak ada satu presiden ditegur oleh umatnya seketika di tempat itu dan presiden itu juga mencabut kata-katanya di tempat itu. Belum turun dari membang. Tidak ada itu dalam riwayat dunia ini, saudara. Yaitu Sayyidina Omar bin al-Khattab Maksudnya baik Dia khutbah Jum'at Dia bicara tentang mahar Mas kawin yang banyak ini Kenapa? Kurangi mas kawin Tidak perlu sekarang orang nanti akhirnya tidak ada yang mau kawin Karena mahal-mahalan Lalu satu perempuan di belakang sana Dia bilang, ya Omar Ya Omar Allah Subhanahu wa berfirman wa in ataitum mihdahunna amgantaran fa la ta'udzu min hujaya. Kenapa kau batasi? Allah tidak membatasi. Nasibnya itu perempuan kalau dia dapat mahar besar itu kelebihan daripada Allah, kenapa kamu batasi? Apa kata Sayyidina Umar? Shodaqatul ajuz wa Umar. Itu orang perempuan betul, Umar yang keliru. Saya cabut kata-kata saya. Wa ayyuhal muslimin Seketika itu di atas piumbar Belum turun Ini namanya demokrasi Dan ini Kedudukan bermanfaat Kalau saya Nyo berkeras Mengatakan tidak kamu tahu apa Itu perempuan Akan membawa Sesuatu yang tidak baik Ya kesannya tidak baik Dan akibatnya sampai sekarang tidak baik Ada menteri Yang dia sendiri menjadi khuddam Menteri itu membawa sesuatu kepada rakyatnya, jadi dia yang membawa makanan buat rakyatnya. Dan menteri yang kedudukannya digunakan untuk menjadi baik, datang kepada salah satu orang di alas, dia tidak tahu ini siapa ini orang ini. Yaudah bagaimana? Kamu punya pendapat tentang presidenmu ini sekarang? Wah presiden tidak pernah lihat kita punya ehwal, tidak pernah begitu kita ini susah kita pak. Dia tidak mengerti bahwa ini presiden yang tanya. Akhirnya besok. Akhirnya dipanggil itu perempuan oleh kepala negara. Dibilang kau tadi malam mengatakan demikian, dan sebenarnya saya minta maaf, saya salah. Ini apa yang kamu hajat? Kadang-kadang dia mengantarkan sendiri makanan untuk rakyat-rakyat. Sudah-sudah kedudukan itu akan dicapai oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Nanti, ya mungkin salah satu menjadi ya bupati atau apa. Gunakan kedudukan itu untuk kebaikan. Inilah pesanan saya kepadamu, Saudara-Saudara, saya kira eh, Diktat yang ke-6 ini sudah saya tafsirkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya lebih dahulu dan Saudara-Saudara sekalian. Rupanya masih ada pertanyaan. Coba saya persilahkan Saudara membaca. Sila baca ini. pada pengajian Mamat Poh Siewal. Ucapan terang tentang kafir nikmat termasuk bagi orang-orang yang mengucapkan, karena keterangan tersebut kami kurang jelas, maka kami mohon agar terang-terang lagi yang saya jelaskan. -jelas. Secara penamaan yang terhormat, saya maksudkan kafir nikmat, bukan kafir agama, kafir nikmat. Nikmat itu karunia, kafir itu engkar, kurang syukur tidak terima kasih, itu namanya kafir ne'mat kalau saya terhadap saudara dan saudara terhadap saya itu ditafsirkan saya tidak terima kasih atau saudara tidak terima kasih tapi kalau dari Allah, namanya kafir ne'mat Allah contohnya, saya diberi kerongkongan kerongkongan ini penting saudara, siapa yang pernah mengatakan bahwa kerongkongan tidak penting sekarang saya diberi oleh Allah paru-paru paru-paru ini siapa yang mengatakan paru-paru ini tidak penting ini karunia dan kita diberi oleh Allah paru-paru ini tidak pakai minta dan tidak disuruh nyewa ini kipas motor itu kipas bagaimana ini? ini penting sekali jantung, mata ini semua nekmat-nekmat yang top kalau nanti satu waktu saya akan membuat satu ceramah tentang nekmat-nekmat itu bagaimana nilainya saudara akan kagum lantas seorang merokok ini kembali pada persoalannya merokok itu merusakkan paru-paru membuat plek dan menyebabkan kanker ini bukan saya yang bicara ini jadi semua ahli kedokteran mengakui ini setidak-tidaknya membawa batuk batuk itu kadang-kadang menimbulkan semacam bisul di dalam paru-paru atau plek itu sudah kanker Tadinya itu paru-paru utuh. -paru Allah swt tidak memberikan kepada kita paru-paru yang sudah plek. Kenapa kita bawakan alat atau sesuatu yang menyebabkan dia plek? Ini kita tidak terima kasih. Artinya kita tidak tahu harganya nikmat ini. Harganya besar. Kalau, kalau kalau kita sudah tidak sehat paru-paru kita, berarti kita mau minta kepada siapa paru-paru? Kalau kita sampai TBC itu mau minta tolong dari siapa untuk menarik napas untuk kita kita tidak bisa menarik oksigen tidak bisa menarik ee, sear stop akibat dari nikmat ini tidak kita gunakan untuk yang dimaukan oleh Allah karenanya merokok salah satu alat perusak nikmat dan pemberian Allah itu dan yang melakukan itu Berarti dengan sengaja atau tidak sengaja Merusak alat-alat Yang vital Bukan sembarang alat Alat vital Bukan diriji, diriji kalau tidak ada satu masih bisa Tapi kalau kerongkongan Kalau paru-paru pas bagaimana saudara? Jantung Sudah top Jantung. Nah ini sudara-sudara Kalau ada orang melakukan itu Harus kita katakan padanya Kamu ini dikhawatirkan termasuk orang yang tidak syukur kepada nekmat, tetapi ingkar kufur nekmat jelas sudah saudara. bayangkan orang ini mati, misalnya dia isap-isap rokok sampai kena TBC, sampai kena kanker gak ketututan, mati ini matinya apa hukumnya ini mati yang dia cari dengan apa dia cari? dengan racun ini bisa benari, sedot ini racun keluar seperti zat-zat CO2 pada dadanya, dia yang salah. Apakah saudara kira Allah malah tidak akan memperhitungkan itu? Walatuz alunayumain aninain, engkau wahai manusia akan ditanya satu persatu tentang nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu. Kamu gunakan untuk apa? Ini Quran. Jadi kembali, berdetik toa dari ayat ini, kita harus hati-hati nikmat Allah ini. Mata misalnya, kena asap rokok juga terganggu. Itu lain daripada kalau kita gunakan untuk lain-lain hal. Tapi ini bab yang kita bicarakan adalah rokok. Insya Allah saya tidak keliru saudara-saudara mempatuakan demikian itu. Tinggal kita pikirkan lebih jauh, lebih dalam dan lebih tenang khususnya kepada teman-teman yang masih merokok. Biasanya kalau sudah masih merokok ini ya sulit untuk cepat mengiyakan apa yang dikatakan seperti tadi itu. Tapi tidak apa-apa, Saudara dapat kesempatan 5 tahun lagi, 10 tahun untuk memikirkan hal ini. Asal Saudara mengerti. Masalah Saudara nanti minta ampun dari Allah. Itu pintunya ampunan tidak pernah ditutup oleh Allah. Saudara-saudara insyaallah taala kita diampuni oleh Allah, ya. Tafadhol. Ada lagi? Kedua, Mohon penjelasan tentang masjid di bawah ini. Bal takallam la talam dunya fil masjid ini. Takallahu wa ta'ala azza inasana. Pertanyaan. Karena yang bagaimana yang termasuk melakukan dunia itu? sampai di mana batas masjid yang tidak dikelola kalab tadi Ini sudah secara bicara tentang masalah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah Tidak ada hubungannya dengan zikir Tidak ada hubungannya dengan Amar ma'ruf nahi mungkar Di masjid selamanya Terlarang Setiap Ini tempat, tempat untuk ibadah Tok Ibadah itu ada segi-seginya Mengajar, mendidik Diskusi tentang agama Itu masuk kategori ibadah Atau diam etika Memikirkan ehwal kita Itu ibadah tetapi kalau sudah bicara kamu tadi di sana itu apa? Itu apa itu orang itu? Bodoh itu orang itu. Libah apa itu bukan tempatnya di sini. Itu memakan hasanat. Jadi kita tadinya datang ke sini untuk mencari untung akhirnya kita punya hasanat dimakan oleh Libah seperti tadi itu. Itu yang menurut hadis bicara di dalam masjid bisa gugurkan amal 40 tahun tapi saya tidak tahu hadisnya ini tapi jelas memang ada larangan berbicara, tapi kalau sampai 40 tahun gugur itu saya kira eh, hadisnya perlu diselidiki lagi, saya belum tahu mungkin hadis ini so'eh melihat kehormatan masjid ini sekarang bukan saja bicara di masjid pakai rokokan, bicara sambil rokokan berpuluh kali saya masuk masjid, maaf-maaf saudara-saudara Pakai rokok, sedia asbak, coba. Ya kan bedanya apa lantas ini sama restoran jadinya. Ya tinggal kopi sama apalagi itu sudah ada. Itu asbak di Giblat situ, Bicara-bicara ya berbual 4-5 orang sak maunya. Ya syukurlah waktu sudah kita tegur, kembali mereka ensak. Tapi yang penting itu sudah jelas keliru, saudara-saudara. Tidak boleh bicara kalau di masjid ini. Kalau kepingin mau bicara, aja oh keluar di muka saja. Ada yang bilang, wah oh, ini bukan masjid ini mushollah. Ini langgar-langgar boleh rokokan. Fatwa siapa? Ibu? Kalau langgar itu ya, tempat ibadah. Sudah. Sama saja. Kalau sudah dipakai untuk tempat sholat, jangan dipakai untuk lainnya. Ya sudah pakai untuk sholat saja. Kalau kepingin rokokan, keluar oh. Begitu maksud saya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipaham sebaik-baiknya. ya Pernyataan terakhir. Tentang tejal, harus kita bicara tentang kira-kira 40 hadis tentang tejal. Bahwa itu akan datang seorang manusia yang sifat-sifatnya jahat, sifatnya merusak.